Tunggu ya sabar dulu buat teman-teman semuanya ini sawerannya disiap keseh loh disiapin Ah oh, iki oh. maju ngarep dewe <tik> <tik> sedih ayo kita happy happy